Para sahabat, nuntut ilmunya itu siang malam bersama Nabi. Makanya tinggalnya, kalau bisa, usahakan dalam hidup ini, tinggalnya tidak jauh dengan guru. Jadi nuntut ilmu itu kan nggak harus selalu di, di kelas. Nggak selalu harus di majelis ilmu. Nggak selalu harus dengan ceramah. Menuntut ilmu itu bisa melalui kejadian demi kejadian. Diskusi demi diskusi. ya Event-event uh, yang dihadapi sehari-hari, penyelesaiannya bagaimana, itu adalah ilmu. Tapi yang paling penting itu adalah pastikan kita tidak jauh dari ulama, begitu loh. Pastikan kita tidak jauh dari ulama. Terus tiga berdasarkan berdasarkan pembahasan tentang adab penuntut ilmu pada guru sebagai teladannya. Poin pertama mencari muallim yang ahli dan penuh kasih sayang. Bagaimana ketika kita belajar, namun gurunya sudah ditentukan? Ya, gimana lagi, gurunya sudah ditentukan. Kalau begitu kita menikmati apa yang ada pada guru itu saja ya Kita menikmati apa yang ada pada guru itu saja Karena kita lihat banyaknya sekolah di Indonesia yang gurunya sudah ditentukan Tapi kalau gurunya sifatnya pesantren, maksud saya dalam sifatnya pesantren Tentu kita akan tahu mana pesantren yang berkualitas, mana yang pesantren biasa, kan begitu ya? Mana pesantren lurus, mana pesantren menyimpang Nah ketika ada kita tahu itu, maka prioritaskanlah masuk pesantren yang memang terkenal ilmunya bagus Jelas guru-gurunya bagus Itu aja jawabannya Selanjutnya Masih pembahasan tentang adab menuntut ilmu pada guru Sebagai teladannya Apa nih Poin pertama bagian F Belajar dengan guru secara fisik Bukan hanya online dan buku Bagaimana dengan zaman sekarang yang semuanya serba Ini udah dijawab kemarin ya Udah selesai kemarin Ya untuk belajar tentang suatu ilmu yang mana kebutuhannya mendesak Sementara belajar kepada guru memakan waktu Ini yang saya maksud Cobalah hidup ini tidak jauh dari ulama Jadi kalau ada hal-hal yang sifatnya kondisional Kita bisa langsung bertanya pada ulama yang bersangkutan Makanya Upayakan kita hidup tidak jauh dari ulama Ada dalilnya enggak itu? Ada dalilnya enggak supaya kita hidup jangan jauh dari ulama? Ada surat An-Nisa ayat 64 Surat An-Nisa ayat 64 Allah memerintahkan agar kita senantiasa hidup bersama Rasul Rasul sudah tidak ada Ahli warisnya yang ada, yaitu para ulama Nah dengan ulama ini, kondisi apapun kita dengan mudah rujuk pada ulama Tanyakan pada para ulama Apalagi kondisi sekarang ini yang makin genting, yang makin krisis, kritis Indonesia Kita tidak boleh jauh dari ulama Sangat banyak kesesatan dan syubhat Yang harus tersingkap Dan itu hanya dengan dekat dengan ulama Baik Maka dalam hal ini beruntunglah yang nanti Bermenantukan ulama Ya beruntunglah yang nanti Bermenantukan ulama bagi masih gadis, -gadis Carilah ulama oh, Atau orang-orang yang berilmu Ya Tentu saja hidup kita beda dengan orang-orang awam Berdasarkan pembahasan adab Sudah Kemudian keempat, membayarkan hak yang Hak guru, yang terdiri dari banyak Bentuknya, guru yang bagaimanakah Yang mendapatkan hak seperti yang dijelaskan Apakah semua guru, semua guru Pastinya, semua guru Tetapi dikatakan tadi, adalah Guru yang soleh, lebih berhak Untuk kita Berikan hak-haknya, guru yang soleh Guru yang mencika hak Guru yang akhlaknya jauh Sebaiknya guru itu kalau ini adalah lembaga gurunya jangan dipakai. Karena dia akan menodai dan mengotori yang lain. Sementara dia harus menerima hak-hak dari murid, sementara dia sendiri tidak berhak menerima hak itu. Gitu ya. Nomor nah, berdasarkan pembahasan adab penuntut ilmu saat belajar poin 2. Ini pertanyaannya luar biasa panjang, -panjang ya. Tentang hadis riwayat Al bayhaqi pada paragraf terakhir Jangan engkau pindahkan mereka dari suatu ilmu ke ilmu lainnya sebelum mereka menguasainya Inilah yang menjadikan kita mendirikan madrasah mulazamah ya? ini, Kenapa di madrasah mulazamah kita fokus pada satu ilmu sampai tuntas Kalau sudah selesai, muridnya sudah menguasai baru beranjak, beranjak pada ilmu yang lain Tapi minta maaf Secara umum sekarang ini pesan-pesan tren yang berserakan di Indonesia Masih meniru gaya belajarnya ala Barat. Satu hari itu ada enam tujuh mata pelajaran, betul tidak? Akhirnya enggak ada satu pun yang masak enggak ada satu pun yang tuntas, tahu-tahu serba sedikit Alangkah baiknya dia tahu satu tapi masak dari A sampai Z Sehingga dia akhirnya kalau kita pelajari tentang masalah kutap dulu, pembicaraan kita masalah kutap dulu, masih ingatkah? bahwa guru-guru itu multi talenta ilmu, betul tidak? Multitalenta ilmu. Bicara masalah nahu, seolah-olah dia adalah lautan ilmu di bidang nahu. Bicara masalah usul fikih, seolah-olah dia adalah master of masternya di bidang usul fikih. Kenapa? Dia belajar itu tuntas dari a sampai z, enggak nanggung nanggung. Sebaiknya kita juga begitu di madrasah kita, di hufaz kita, di kutab kita. Mana maulid majmun? Mana maulid majmun? Maulid majmun ada? Nah, di kantor. Ya, ini menjadi Uh, pijakan kita ke depan, dihufas Di kutab, dan di madrasah mula putra dan putri bahwa kita tidak benarkan Belajar sesuatu itu kalau enggak sampai masa Sebagaimana sudah saya koreksi Kutab kita Kutab kita Jangan sampai kutab ini banyak dilalaikan oleh pelajaran yang sifatnya sampingan Fokuslah kepada Al-Quran dulu Fokuslah dulu kepada Al-Quran Ya, baik itu hafalan Qurannya tajwidnya, tahsinnya ya, kepada ilmu yang berkaitan langsung dengan zatnya Al-Qur'an. Maaf, maaf ini menghafal hadis ini, menghafal hadis itu belum saat ini sampai uh, anak kita menyelesaikan dulu Al-Qur'an. -Qur, Al belum. Kalau hanya sekedar bilikan ilmu adab-adab tentang wudu, adab ya silakan. Menghafal hadis belum dulu sampai dia menyelesaikan Al-Qur'an. Adabnya begitu. Urutannya begitu. Ini agar menjadi pijakan dan Pegangan dari kutab kita Yang ada di Hufaz Selanjutnya Ingatkan ya Hanya setengah jam ya Memilihkan ilmu dengan menjadikan manusia Mendatanginya Bagaimana dengan keadaan guru mengunjungi muridnya Apakah itu tidak boleh Ustadz Jarang terjadi nih Guru mengunjungi muridnya kecuali muridnya sakit Dan ini dicontohkan oleh Nabi Muridnya sakit Nah dalam hal ini ada privat-privat begitu loh privat-privat sebenarnya itu mengurangi keberkahan ilmu. Guru yang datang ke rumah murid, privat itu murid yang datang ke rumah guru. Itu baru privat. Guru datang ke rumah murid ini ada fitnah. Jadi kalau mau belajar silakan murid yang datang ke tempat guru. Ini baru benar. Ini baru sesuai dengan adab. Yang kecuali contohnya Ustaz Abu Azam, dia uh, beliau ada di Cincin Mudia. Eh, cincin Mudia Abu apa? Si Cincin aja deh. Ya, beliau ada cincin. Nanti murid-murid datang kepadanya. Artinya orang tua menyekolahkan muridnya ke tempat beliau. Artinya murid nanti datang ke guru, kan gitu kan? Guru steady satu tempat. Yang benar demikian. Bukan guru yang datang dari rumah ke rumah. Tidak benar. Tapi boleh satukan satu, satu tempat. Nanti murid-murid berdatang ke tempat itu. Guru juga datang ke situ. Guru nunggu Ya, murid uh, sampai satu di tempat itu itu boleh. Taip. Pertanyaan berikutnya. Dalam bab adab menuntut ilmu, pada ilmu dikatakan menjauhi profesi atau pekerjaan yang rendah dan hina, seperti bekam dan lain-lain. Kenapa pekerjaan bekam dianggap hina? Kalau bekam dijadikan sebagai sumber penghidupan dan penghasilan, maka ini adalah penghasilan yang tidak bersih. Ya? Dia mengandalkan kepada kotoran, darah, racun yang ada pada darah. Ustaz, bukankah itu jasa? Boleh. Tetapi jangan bergantung hidup kita dari situ. Itu sifatnya nyambil. Tapi habis seluruh waktu kita untuk membekam, Pak Ustaz. Kalau begitu, siapkan jual obat obatannya. Ini yang penting ya. Jualkah herbalnya, jualkah ini senconcanya. Siapkan. Ada sampingan lain. Kemudian dari orang yang bersangkutan jangan ditetapkan ininya apa nama? Uh, tarifnya, ya. Silakan dia berinfaklah. Silakan dia bersedekahlah. Dan niatkan sedekah itu. Kalau kita sudah terpenuhi hajat kita oleh herbal-herbal yang kita punya, ini jadikan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia akan menjadi sebuah bahagia dari dakwah. Kalau bisa didakwahilah pasien kita itu, ya. Kemudian bagaimanakah ke hukumnya bila wanita memakai inai di tangan, punggung tangan, melukis punggung tangan? Ini bak muamalah selama dia menutupinya, tidak ada masalah. Ya. Jadi dia hanya akan terbuka kalau dia di rumah atau di komunitas ibu-ibu ditutupi, ya ditutupi sini kayak kayak itu. Coba lihat kasih lihat, nah, seperti itu. Eh, mau pakai ini pakailah. Nanti dibukanya hanya untuk di di rumahnya. Maka ini tidak haram ya boleh Mengapa kita harus mencelupkan kembali Lalat yang jatuh ke dalam minuman kita Jawabannya sederhana Karena kata Rasulullah Di sayap lalat itu ada yang baiknya Ada yang buruknya Kalau satu lalat masuk Maka celupkan dua-duanya Maka yang buruk tadi akan dinetralkan oleh sisi yang Baik dari sayap lalat itu Kalau enggak dicelupkan malah berbahaya Dan air enggak boleh mubazir Dibuang Berarti itu mubazir Orang yang berilmu dia akan celupkan lalat Lalu lalatnya dibuang airnya diminum Hiiii Menandakan orang tidak berilmu kalau i. Orang berilmu tu celupkan airnya diminum, ya, buang lalatnya kemudian minum. Bismillah. Itu menandakan orang berilmu. Menandakan dia orang beriman. Kalau dia buang dia sudah melakukan mubazir. Dia buang airnya kemudian dia menjadi teman setan. Ya kan? Ya. Hanya lalat saja semut enggak masuk situ. Kalau semut dia bukan binatang yang menajis, bukan binatang yang kotor, cukup ambil semutnya buang. Ya, begitu. Sama pertanyaannya. Ya. Terus bagaimana hukum bila kita masuk kamar mandi lupa baca doa karena sangat tersesak atau tergesa-gesa? Ya, gimana caranya? Kita udah masuk duluan ini. Ya boleh sama, makan pun sama begitu. Ketika kita lupa kita membacakan di tengah jalannya bismillah awaluhu wa akhiruh. Nah, kita sudah masuk WC masalahnya, kita sudah tergesa-gesa, ya. Membacanya enggak usah di bibir lagi, cukup saja di hati sebagai ganti bentuk ganti yang tadi, ya. Atau membacanya saat itu, karena bimbingannya enggak ada, bacalah saat di mana ingat. Allahumma inni a'udzubika minal khubutsi wal khaba'ith. Baca saja di hati saat itu, ya. Konsentrasi. Ustaz, kita sedang yo sedang buyuana, Ustaz. Baru tak kenal kita kayak itu. Ya. Pah, maksudnya, ayo sayang. Pah, maksudnya yang biyu-biyu mana? Sedang betul-betul membom. Kita baru ingat kita tadi tidak baca doa. Gimana caranya? Baca saja di hati. Ya, Allah ma ini, a'udhu bika wal khabeis. Ya. Bagaimana bagaimana hukumnya mandi di tempat pemandian umum? Bagaimana hukumnya mandi di tempat pemandian umum? Ini sudah dibahas ya. Wanita tidak boleh mandi di pemandian umum. Tidak boleh. Kolam renang kolam renang kalau anak-anak sih silakan dalam rangka mengajarkan mereka berenang. Kalau ibu ibu harus di komunitas kolam renang khusus ibu ibu itu pun menggunakan pakaian yang lengkap pakaian yang tidak nyetak badan walaupun ibu ibu semua menyaksikan. Tapi kalau sudah ada CCTV haram mandi di situ. CCTV CCTV ya. ya. Haram mandi di situ. Karena nanti yang akan ngecek di dalam itu siapa? Ya, apalagi di kamar ganti bajunya ada CCTV juga dan sebagainya. Kalau laki-laki gimana? Boleh dia mandi di pemandian umum, silahkan, tetapi dengan syarat menutupi aurat dengan baik, jangan sampai pakai segitiga bermuda, ya pakailah pakaian yang longgar dan lapang. Terus bolehkah kita memberikan sedekah kepada orang minta-minta dengan membaca Al Quran? Dia minta-mintanya caranya baca Al Quran, ya, ngamen, ngamen pakai baca-baca ayat. Pada intinya dia kan minta-minta gitu. Mau dia baca ayat atau tidak Dia minta-minta Nabi itu tidak pernah nolak Selagi dia masih ada duit Dia akan berikan Selagi dia masih ada Harta dia akan berikan Sekecil apapun Dia tetap memberikan Walaupun hanya sebutir kurma Tapi Saya sendiri tidak berikan Kalau dia ngamen dengan begitar Hah? Karena begitar itu haram Begitar itu adalah haram Haram monika adalah haram Yang sifatnya petikan dan eh, Ini adalah haram Kalau dia mencari dengan cara begitu Dia mencari dengan cara yang haram Maka saya tidak mau beri Terus Bagaimana caranya kita menasihati saudara kita yang tidak bertegur sapa atau bermusuhan sementara mereka mengetahui hukum tersebut? Ya, maka cara kita menasihatinya adalah adu domba mereka berdua dengan cara-cara membuat mereka saling berbaik sangka dan akhirnya mau berbaikan. Adu domba, tetapi adu domba yang ke arah positif maksudnya ya buat mereka menjadi lunak antar hati satu dengan yang lain. Begitulah cara mendamaikan dua orang yang berselisih atau datangkan orang yang mereka segani berdua sehingga bisa menasehatinya. Boleh. Boleh. Dalam rangka merekatkan hubungan orang yang retak, berbohong ke sana, berbohong ke sini dalam hal itu boleh. Bolehkah kita membantah atau menasehati saudara kita yang adabnya kurang baik dan bagaimana caranya? Boleh. Adabnya kurang baik, bolehkah kita membantah atau menasehatinya? Adabnya jangan menggunakan bahasa kasar. Carilah waktu yang tepat Ketika tensinya sedang naik Ketika matanya sedang merah Jangan dibalas Diam dulu Ya, Saat dia punya peluang Kita punya peluang untuk menasehatinya. Saat itu baru menasihatinya ya. Cara yang paling gampang lagi adalah Sampaikanlah kepada orang yang bisa menasehatinya. Orang itu disegarinya kah, gurunya kah, atau siapa Sembilan Bagaimana caranya menegur saudara kita yang suka berkata atau menghibah? Yang macam Nabi aja, ya, ya. tidak ada ribah di sini. ya. Walaupun kita dikatakan sok alim, sok siyak, enggak apa-apa. Insya Allah cepat atau lambat, dia akan tahu karakter kita. Dan kita bukan teman yang bisa diajaknya untuk makan bangkai. Dia akan tahu karakter kita. Enggak salah menyampaikan ini lagi ke dia. Dia pasti nolak. Dia enggak tahu karakter kita. Berarti dia akan hormati kita ke depan. Mungkin sekali dua kali dikatakan sok siyak, sok alim, sok elok. ya Enggak apa-apa dikatakan sok elok daripada sok jahat. Ya, terakhir, manakah yang lebih kita dahulukan, perkataan suami atau perkataan orang tua kita? Saya sudah jawab tadi, perkataan suami nomor satu kan. Hah? Karena banyak dipilih-pilih aja. Iya, waktu kita masih ada 12 minit Saya belum ada mini milih ini masalahnya. Oh begitu, salah satu adab penuntut ilmu terhadap dirinya adalah membagi waktu secara baik Ya saat sedang lapar itu lebih bermanfaat dibanding saat sedang kenyang Mohon penjelasan tentang ini Ustaz ya. Kalau penuntut ilmu sedang lapar, insya Allah banyak yang ketutup Makan juga dianjurkan jangan kenyang anak-anakku Kalian rasakan ya ketika makan perutnya kenyang, pasti matanya berat Kalaupun matanya diusahakan membuka, ya dilawan-lawan begitu Ya, Yang ininya ketutup, kecerdasannya ketutup susah kayak kayak tersumbat aja masuknya karena perut itu kenyang tidak ada yang lebih buruk untuk dipenuhi oleh seorang anak cucu Adam, kata Rasulullah melebihi daripada perutnya kalau ada perut yang dipenuhi, maka perut itu akan membuat mudarat yang total kepada tubuh semuanya tubuh akan menjadi berat, jadi malas otak akan menjadi lamban, menangkap, memahami mata juga akan menjadi berat ah ketika urik parik tagang, maka urik matu menjadi ya ketika urat perut menjadi tegang urat mata menjadi kendur, Ibrahim Ibrahim, adabnya diamalkan, ngadapnya kesini, matanya tidak kemana-mana. Paham? Atau Ibrahim duduk di depan, supaya matanya tidak kemana-mana. Terus Az Zuhri berkata, hal itu adalah agar jangan sampai seorang guru justru membawa ilmu ke rumah murid-muridnya. Bagaimana dengan les? Saya sudah jawab tadi ini ya. Ini resikonya kalau kita bacanya di sini. Minta maaf salah satu adab tidur adalah jangan tidur sendirian bagaimana kalau kita memang tidurnya sendirian ustad tidur sendirian ini dalam artian bagaimana ya kalau bu jangan, ya tidur sendirian lah jadi cari teman tidur bahkan tidur tidur berteman itu tidak boleh dalam artian selimut satu selimut dengan kawan satu dipan dengan kawan Ya, baik jadi tidur sendirian yang dimaksud adalah ketika orang ini sedang punya masalah Tidur sendirian Dia akan melamun, matanya melotot ya Perpikirannya kosong, setan akan masuk Lalu dia akan bersikap kesimpulan negatif Dia akan melakukan bunuh diri atau melakukan hal yang tidak baik Atau bisa jadi setan masuk Makanya dalam ini tidur bersama-sama Di satu asrama Atau di rumah kita jangan rumah yang sendirian Dia sendirian di rumah itu Insya Allah dia akan diganggu Insya Allah dia akan diganggu itu yang dimaksud jangan tidur sendirian. Kalaupun terpaksa harus sendirian, ya maka sebaiknya dia lengkapi ada adab tidur, ada adab tidur dilengkapi. Terus salah satu, ketika di kamar mandi kita terlarang bicara secara mutlak kecuali jika darurat. Maka seperti apakah bicara yang dibolehkan dilakukan di kamar mandi? Pokoknya mama kita mau berangkat nih, mana kunci motor? Kita di kamar mandi ya jawab, kunci motor digantung di anu kan gitu kan? Silakan jawab. Atau suami kita bertanya, Dek di mana letakkan sendal abang yang warna anung? Ya, silakan jawab. Atau ma, si anu nangis ma, nggak usah jawab. Si anu nangis sebihasa kan anak-anak nangis. Uh, si kakak ngelapor, sudah nggak usah jawab. Atau mama, ibunda, uh, bunda bocah anak, anak kita mengimanggil dari luar, nggak usah jawab. Nah, cara jawabnya yang paling antuk boleh juga. Gini, ketuk saja pintu, bawa kita senang di kamar mandi. Cukup. Ya, terus. Mohon penjelasannya Ustadz, bagaimana kita tahu bahwa hati kita sudah bersih Dari kotoran Agar bisa layak, gampang Solatnya khusyuk enggak? Mengetahui hati ini bersih atau kotor, lihat solatnya khusyuk enggak? Kalau solatnya banyak enggak khusyuk, menandakan hatinya banyak yang kotor Satu Yang kedua Menghafalnya mudah enggak? Menghafal Quran, mudah enggak? Kalau mudah menghafalnya, salah satu indikasi hati itu bersih Mudah menghafal dalam artian, ingatannya juga bagus. Hafal sekarang, tidak lama kemudian hilang, artinya banyak yang kotor. Yang ketiga, menandakan hati orang ini bersih. Jika ia dinasehati, dia sangat senang hatinya dinasehati. Tapi artinya orang yang kotor, ketika dinasehati, dia akan marah, dia tersinggung. Dia akan mengingat dan membenci, mendendam kepada orang yang menasehati. Menandakan hati orang ini kotor. Cara mengetahuinya seperti itu. Kemudian kita harus menghormati Al-Qur'an. Bagaimana jika Al-Qur'an terjatuh? Apakah ada penghormatan yang dilakukan terhadap Al-Qur'an terjatuh, Ustaz? Mau penjelasan. Penghormatannya gampang, ya. Ambil saja Al-Qur'an itu dan letakkan pada tempatnya. Kalau jika kotor, bersihkan, letakkan ya pada tempatnya, jangan tinggi. Bukan diambil, dicium ya, letakkan di mata, letakkan di kepala, simpan di dada, peluk begitu, kemudian letakkan. Itu bukan enggak enggak ada diajarkan begitu. Tapi bolehkah kita mencium Al-Qur'an tidak disalahkan? Namun itu bukan sunnah. Ya. Jika kita menemukan Al-Quran tercecer atau robek atau ada potongan ayat Al-Quran di kertas, di jalan. Bagaimana sikap kita? Ambil dan tolong untuk dibakar. Ambil, tolong untuk dibakar. Daripada kita ambil, kita lipat-lipat kecil-kecil masuk untuk sampah. Termasuk di antara pelecehan terhadap Kitabullah dan Al-Kalamullah. Selesai. Ada enam menit lagi. Ini dari santri putri kita. Safira, Ustadz, anak mau nanya. Hmm. Buat nama nulisnya ustaz lagi. Papa ana mau nanya. Kalau misalnya kita lagi di majelis ilmu, di depan guru, boleh enggak kita membunyikan jari? Ya, ketaklutuk ketaklutuk itu termasuk perbuatan makruh. Ya, itu termasuk perbuatan makruh. Ya, coba nanti baca hadis-hadisnya, Nabi termasuk melarang namanya tasybikul asabi'. Ini namanya tasybikul asabi' membunyikan jari-jari kita sedang belajar ini termasuk perbuatan laga dan lahun ya. berarti jangan dibuat nanti aja saya sendirian di kamar mandi itu di mana buat, kalau mau juga terus Nisa, Ustaz, Ana mau nanya uh, Ustaz ini ganti aja ke depannya Abah ya, Abah, Abah abah. jadi orang tua, Ana mau nanya beradabkah seorang penuntut ilmu, jika ia bermanja-manja kepada guru, saya akan tidak memberikan hak hormat kepada guru tersebut boleh bermanja-manja kepada guru tidak ada salah tetapi jangan seperti anak yang bermanja-manja kepada orang gajeknya. Nah, anda beliin bonbon guru, tolong beliin ini kan nampak sekali. Kalau bermanja-manja dalam artian suka dia dekat dengan gurunya, suka dia bertanya, suka dia menimba ilmu dari gurunya dan suka dia mendapatkan tugas dari gurunya, suka dia apa uh, melayani gurunya itu bermanja-manja yang dewasa loh ya. Bukan bermanja yang ngalendot ng ng ng terus itu lain lagi itu. Baik, terus Sofna, apakah benar jika Merasa uh, guru Pilih kasih atau lebih mementingkan Murid yang lain, ini perasaan begini Wajib dibuang, wajib dibuang Sibukkan diri dengan diri sendiri Sibukkan diri dengan diri sendiri Harus munculkan pada diri kita Sesuatu yang menjadikan kita ini Layak untuk lebih diperhatikan oleh guru Lah biasanya murid, kalau diberi tugas Cepat dikerjakan tugas, guru akan sayang gak? Ya Kalau seandainya Uh, murid menghafal, bermaknanya guru inilah maksimal yang bisa anda hafal. Nya, insyaallah sang guru kalau melihat kejujuran murid, kegigihan murid, dia akan sayang. Seperti yang dikatakan oleh uh, apa papa dulu Ada Ustaz Firman, dia itu otaknya sangat lemah sekali, sangat lemah. Tapi guru betul-betul melihat dia di mana mana dia bawa, bawa, bawa, buku, bawa buku, di mana mana dia bawa buku, dan selalu seharusnya kalau dia engkau kegitu gayanya bawa buku maksudnya dia baca di mana mana mulutnya tuh kayak apa ya? Memang kalau saya perhatikan mulutnya selalu begitu. Dia membaca, dia macam Di mana dia berada dia bawa buku. Dan itu diketahui seluruh murid, diketahui seluruh guru. Akhirnya guru-guru sayang kepadanya. Guru-guru tahu kelemahannya. Kelemahannya adalah dia sangat lemah tapi dia rajin. Dia dia mengapal. Dan dari dari 45 murid dia selalu masuk dalam 10 besar. Coba lihat berkat gigiannya masuk dalam sepuluh besar akhirnya seluruh guru sayang padanya padahal dia punya kelemahan yang sangat. Nah kita uh, sibukkan diri kita ya jangan kita sibukkan guru lebih sayang pada Shano sampai kapan akhirnya terjadi kisah Nabi Yusuf nanti ya so saudaranya dengki kepada Yu, Yusuf dan akhirnya melakukan hal yang tidak baik. Jangan sampai itu terjadi pada kita. Kita benci pada guru, kita benci pada kawan yang mungkin dapat perhatian lebih baik menurut kita dari guru. Akhirnya dalam dada kita ada benci. Lalu apa untungnya untuk kita? Ketika dada dipenuhi benci, kita makin sesek. Kita makin merasa tidak nyaman di tempat itu. Betul tidak? Kita makin gelisah di tempat itu. Lebih bagus, benahi diri kita. Apa kekurangan kita, kita sibukkan diri kita melihatnya. Lalu kita coba perbaiki kekurangan kita itu. InsyaAllah, InsyaAllah Ta'ala... Allah akan berikan cinta orang, cinta makhluk, bahkan kucing pun cinta pada kita, kuda pun cinta pada kita, hewan-hewan, burung-burung akan cinta pada kita, ikan-ikan pun cinta pada kita, ketika kita sibukkan diri kita, untuk memeriksa kekurangan kita, lalu melengkapi apa yang kurang itu, begitu nanda ya, iya kan, baik, ini, kalau anak-anak yang bertanya enak ya, pertanyaannya lugu-lugu, menjawabnya murah, kalau para mu'alim-mu'alimah yang bertanya udahlah panjang, Pertanyaannya berat-berat. Solehahkah kita? Eh bukan, ini deh. Solehah. Nah ini dari solehah. Nanda solehah. Assalamualaikum. Tadi kan Ustad bilang kita harus ramah sama guru. Jadi kalau gurunya laki-laki gimana? Ramah-ramah sama guru laki-laki nanti dijadikannya istrinya kita? Ah? Yang tegas-tegas saja. -tegas Yang tegas-tegas. Oh Maalim boleh tanya ya? Saya mau tanya gini-gini. Jadi tegas-tegas saja. -tegas kalau ramah-ramah pada mu'alim Itu maka menimbulkan penyakit di hati mu'alim Lama-lama dia akan lamar kita Mau Tidak mau kan Kalau tidak mau jangan ramah-ramah jangan, jangan dalam artian apa tadi ya, Jangan bermanja-manja Bermar-ramah dengan guru lelaki Jangan Kalaupun kita mau untuk dilamar Itu pun tidak beradab ya. Kan ada kan zaman sahabat kan Sahabat datang ya Rasulullah Nikahilah saya Bunda Aisyah ada dekat Nabi kita combrungui langsung, combrungui langsung. Oh tu siapa jauh? Ya. Kalau bahasa betawinya perempuan macam apa loh? Memang ditunjuk tunjuk oleh Bunda Aisyah perempuan macam apa kamu tak punya malu kamu? Nabi langsung tahan badan istrinya, ya Aisyah. Ini tanda wanita pintar, wanita yang cerdas, wanita yang pintar dia tahu ke siapa dia harus memberikan dirinya. Ke orang yang soleh, orang yang berilmu Karena dia inginkan masa depannya baik Jadi, tidak ada salahnya Kalau seandainya ada murid Minta pada gurunya, guru nikahilah saya Tidak ada salahnya, tandanya dia wanita Pintar, syaratnya gurunya Orang yang berakhlak, ilmunya luas nah, Bukan orang yang kah? Baik Oh soleh tadi sudah selesai Bukankah memberi salam salam kepada laki-laki itu haram? Uh, kalau misalnya kita bilang syukron atau salam kepada guru laki-laki, bagaimana? Nah begini, kalau atas nama kita bersama-sama boleh. Assalamualaikum maulim, ya, sama-sama. Atau mewakili dari seluruhnya. Jadi wanita mengucapkan salam pada laki-laki boleh ketika uh, mewakili yang yang lain. Assalamualaikum maulim yang kami muliakan. Bahasanya bahasa yang ini ya. Assalamualaikum maulim. Tidak boleh. Tetapi bahasanya bahasa yang terang, bahasa yang tegas. Assalamualaikum mualim, kami atas nama seluruh murid kelas kian, ya menyampaikan rasa terima kasih kami yang sedalamnya pada mualim. Barakah Allah ya mualim. Jangan agak kurang menatap pada matanya, ya. Kalau bisa melihatlah ke arah bahunya, melihatlah ke arah yang lain, ya. atau menunduk lebih baik. Itu adalah adab seorang oh, murid wanita. Habis kita masuk pada materi kita lagi. Lihat kembali kitabnya. Gimana? Tanya jawab ini bermanfaat? Silakan lihat kembali kepada kitabnya. sudah. Dilanjutkan baca ke-9. Ke-9. Berbicara santun dan merendahkan suara dengan guru. Dengan guru itu santunkan suaranya. Rendahkan suaranya. Pilih bahasa-bahasa yang bagus. Lanjut. Sedapat mungkin berbicara secara baik dan santun kepada guru, jangan berkata kepadanya kami belum bisa menerima. Sorry guru, saya belum bisa terima tadi nasihat nasihat guru. Ya, sorry pak ustadz, sorry bu Ustazah. kami enggak bisa terima. Ini bukan bahasa, ini bukan adab. Ya, guru izinkanlah kami untuk bisa menuk-menuk maranwangi dulu, ya, mengunyah unyah dulu nasihat guru tadi. Itu atau biarlah kami analisa lagi guru apa yang guru sampaikan tadi. Itu lebih bagus daripada kami tidak bisa terima. Tapi kalau seandainya jelas-jelas yang disampaikan guru kita tadi itu sesat, kita dibenarkan untuk menolaknya. Jele-jele, contoh. Dia menjele-jelekan Uthman bin Affan. Dia menjele-jelekan Muawiyah. Ternyata guru kita ini orang syiah, bapak-bapaknya kan? Jelen-jelekan sahabat. Baru ketahuan sekarang. Maka dengan tegas kita katakan, guru, minta maaf. Semua yang guru sampaikan tadi, saya tolak seluruhnya. Dan saya tidak menerima seorang sahabat pun diantara sahabat Nabi yang dihina-hina, dipojokkan, diejek direcehkan, di, direndahkan saya tidak terima, itu baru benar ya. ya, kalau yang lain kalau ada nasihatnya, ya mungkin uh, kurang cocok menurut kita jangan langsung kita katakan, kami tidak bisa terima saya tidak bisa terima terus contoh berikutnya, kami siapa bilang begitu? siapa bilang begitu? siapa bilang begitu ustad? ini bahasa yang tidak bagus, siapa bilang begitu? ini bahasa dari orang di atas ke bawah, tuh. ya enak? Siapa yang bilang begitu itu bahasa orang di atas ke bawah, bahasa orang atasan ke bahasa orang bawahan. Terus? Mana sumbernya? Ah dari mana sumbernya? Guru ngomong kayak gitu dari mana sumbernya? Tapi maaf ini semua ini saya sudah melakukan, Abah sudah melakukannya, Ustaz sudah melakukannya, saya sudah melakukannya kepada siapa? kepada Sheikh Mahir, namanya Sheikh Mahir, dia saat itu memberikan kajian di hadapan kami 86 negara yang hadir dari 86 negara. Saya duduk paling depan. Setelah dia menyampaikan, Ustaz ini dia profesor ya. Setelah dia menyampaikan tentang sahabat Uthman bin Affan. Seluruhnya yang dia sampaikan dari A sampai Z, saya tolak mentah-mentah. Ketika diberikan waktu, siapa yang mau bicara, saya angkat tangan. Ya, Di dada saya sudah ada api. Api itu sudah sampai ke sini. Kalau lah, asalnya ini film kartun, akan kelihatan api itu membarah. Kenapa sahabat Nabi semulia Utsman bin Affan, menantu Nabi, dua putri Rasulullah dinikahkan dengan Utsman, dihina habis-habisan oleh Syekh ini. Ya, disudutkan, dilecehkan betul-betul. Akhirnya saya katakan, "Mataqulu min bidayati ila nihayati kulluhu 'indi merdun. Semua yang kau katakan tadi dari awal sampai akhir pada sisi saya saya tolak seluruhnya. Anak atu minka minaina masaliruk waaina wa minma marajiyom. Saya tuntut kepada engkau di mana sumber sumber yang engkau sampaikan tadi. Saya bukan orang bodoh, kami bukan orang bodoh. Kita punya pustaka terbesar di Libya ini. Kami bisa bedah dari kitab apa. Saya tuntut dia begitu, dan itu akhirnya kawan kawan semua lega. Alhamdulillah, so, kawan kawan semua. Jadi ketika ada sahabat Nabi atau Islam ini dilecehkan, kita harus tampil bela ketika itu. Dan saya tidak peduli nasib saya seperti apa. Sekolah saya seperti apa, saya tidak peduli. Ini adalah sahabat Nabi. Seperti Al-Quran hari ini dilecehkan dan dihina oleh Ahok. Ya, Kita tidak boleh berangkut tangan dan diam saja. Tidak boleh. Kita harus tampil, bela dengan apapun. Mati pun syahid kita. Tapi saat itu, semua yang empat ini, ini Abah yang melakukan semua. Saya tidak terima dari mana sumbernya. Kenapa engkau berani mengatakan itu? Itu semua yang mengatakannya. Ya, Ketika ini jelas, -jelas prinsip. Oke? Okay? Baik. Tapi kalau yang lain-lain jangan, ada perbedaan khilafiah, usul fikih, fikih segala macamnya, jangan begitu, dari mana sumbernya, jangan begitu, jangan ngomongnya saat itu apalagi di depan murid-murid, ha, di depan kawan-kawan yang lain, terus. Jika ingin menyampaikan informasi tertentu kepada guru, maka berhati-hatilah dalam masa ini, cari kesempatan lain dengan juga memberi informasi, di luar kira jangan berkata kepadanya, si bulan berkata begini begitu. Berbeda dengan anda yang anda katakan, atau simpulan uraikan hal yang berbeda dengan dengan anda, atau itu tidak benar atau yang sejenisnya. Coba lihat, jadi adabnya jangan bentur-benturkan Ustaz yang lain dengan Ustaz yang sedang mengajar kita sekarang, anak-anakku sekalian, ketika sedang berguru dan belajar kita tidak boleh membentur-benturkan. Kalau mau berdua saja dengan Ustaz itu, berdua saja. Umpamanya nih, Ustaz Uh, yang mengajar kita adalah Ustaz Abu Abdillah. Umpamanya, dia mengajar kita tentang masalah cara wudu. Ternyata Ustaz Zulkifli menyampaikan cara wudu agak beda. Jangan di depan murid ditanya, "Ustaz, Ustaz Abu Abdillah mengajarkan kayak gini umpamanya." Ya, tapi datangi dulu, "Kami kemarin diajarkan begini." Hah? Maka kalau berdua saja enggak apa-apa. Atau bisa enggak kami temukan dari mana kitab supaya kami bisa beli kitab itu ya. boleh rujukannya kita tanyakan silahkan silahkan terus jika guru maksa bertahan pada suatu pendapat atau dalil, sementara dia tidak menyadari atau sudah jelas diketahui salahnya karena dia lupa maka jangan sampai murid berubah rona wajahnya sinar matanya atau menunjuk-nunjuk kepada orang lain ...seakan-akan sangat mengguncinya. Namun tetap perlihatkan wajah yang cerah setelah diriak. Walau guru jelas-jelas keliru karena lupa... ...dan lain-lain keputusan -lain, masalahan... ...bawasannya dalam masa tertentu. Cuma, ananda, ananda, perhatikan ini baik-baik. Jangan nampakkan rona wajah yang tidak suka... ...ketika kita menemukan pada guru kita yang tidak suka. Begitu nak ya. Karena Papa betul-betul merasakan... Ada di antara wajah-wajah kita yang kelihatan langsung tidak suka ketika dia menemukan pada gurunya hal yang tidak dia sukai. Padahal di diadabnya nampakkan terus wajah yang baik secara lahir. Nampakkan terus wajah yang baik secara lahir. Secara iliria, secara zahir. Terus. Sebab seorang guru tidaklah maksum atau terjaga dari salah dan besar berhati hatilah jangan menilu gaya bicara sebagian kalangan tertentu ketika berjalan dengan guru padahal itu tidak pantas diucapkan kepadanya seperti apa-apa yang kamu ini atau mengerti atau dengar dengannya atau paham atau hai bum dan lain sebagainya ini nih bahasa anak, -anak muda ini biasa bahasa-bahasa uh, yang ada di sinetron-sinetron kan banyak enggak bagus kan uh, dulu pernah menyebar bahasa kayak gini apa nama? hmmm apa urusan lo, apa maksud lo apa atau apa ha? ma ma ma masalah buat lo eh, kaya gitu itu, apa itu apa itu namanya bahasa-bahasa itu tidak perlu dipasarkan bahasa sampah bahasa kotoran, tidak perlu disosialisasikan, disosialkan. itu tidak perlu, kalau sekarang apalagi yang apa istilahnya kepo-kepo atau tidak mengerti apa bahasa ini hmm? kalau kepo crispy tidak apa-apa enak dimakan Iya. <laughs> Tolong ya bahasa-bahasa pasaran yang ada di sinetron -sin di film-film itu enggak dibawa dalam peradaban Islam lah. Enggak dibawa. Terus demikian pula jangan berbicara dengan guru menggunakan kebiasaan berbicara dengan seseorang selainnya. Hmm. Di mana haleluya tidak pantas bedakan bicara dengan guru, bicara dengan kawan. Tolong bedakan. Bicara dengan guru merendah-rendah, bicara dengan guru menunduk-nunduk, suaranya juga dipelan-pelankan. Bicara dengan kawan, silakan sama datar. Begitu maksudnya. Terus. Jika memang harus berbicara tentang suatu masalah, maka jangan berbicara seperti cara sekulan berkata kepada temannya. Kau mulai sedikit saling kebaikannya, atau tidak ada kebaikan padamu. Akan tetapi, katakan saja dengan kiasan, misalnya, Seseorang itu ini sedikit sekali kebaikannya. Atau tidak ada kebaikan pada orang itu. Atau yang serupa dengannya. Ya, jadi perumpamakan dengan perumpamaan yang umum. Jangan per, jangan langsung kepada tembak tembak di tempat. Tembak jenggo di tempat, ya. Perumpamaan umum adalah tidak berakhlak bila kita melakukan perbuatan ini. Padahal yang jelas-jelas kita maksud adalah sifulan. Ya, begitu. Apalagi yang dimaksud oleh kita adalah guru. Dan guru itu ada di situ. ya. Baik, lanjut. Berhati-hatilah jangan sampai melucukan guru dengan satu bentuk penolakan langsung kepadanya, sebab itu merupakan kebiasaan sekirn orang yang kurang ajar atau usul adab Misalnya, ketika guru berkata kepada murid, apakah yang kamu maksud dengan pertanyaanmu itu begini, atau apakah yang terfikir olehmu begini, atau langsung dijawab, tidak, bukan itu maksud saya. Atau... Ini bukan bahasa ya. Ini bukan bahasa. Bukan Ustaz, bukan itu yang saya maksud. Ya? Bukan itu bukan bahasa. Ketika guru mengatakan, "Apakah yang kamu maksudkan itu adalah ini?" Lalu kita langsung menampaknya. Bukan Ustaz, bukan itu yang saya maksud. Berarti Ustaz belum paham maksud saya. Kan? Itu bukan bahasa beradab. Ustaz, boleh saya ulangi kembali ya, ya? Ulangi kembali, katakan, "Kalau Ustaznya belum paham, sudahlah tutup mulut, jangan usah lagi ngomong." Daripada kita mengatakan, "Berarti Ustaz enggak paham-paham maksud saya." Ya terus. Namun cara terbaik adalah dengan mengulang kembali pertanyaan nah. bukannya mengucapkan sesuatu yang mengandung pelakanaan terhadap kata-kata itu. Ulang lagi lah pertanyaan itu. Itu lebih bagus daripada kita mengatakan Ustaz nggak paham maksud saya. Ustaz nggak mengerti dengan saya. Hah, terus. Demikian pula sebaiknya kata-kata kami belum tahu atau kami tidak tahu diganti dengan yang lebih halus. Misalnya jika dikatakan kepada kami seperti itu. Atau jika kami darang dari hal seperti itu Atau jika kami lihat tentang masalah itu Atau jika Anda menyampaikan seperti itu Atau yang serupa dengannya Hendaknya pula berdiri kepada guru Dengan adab yang baik dan ucapan yang halus Iya, Ya, uh, nah untung disampaikan kepada kami sekarang Jadi kami tahu, ya kan Untung guru menyampaikan nasihat ini kepada kami Dan sebelumnya kami tidak tahu, sekarang kami tahu Ya, Itu lebih bagus Baik, sepuluh, tidak menunjukkan sikap lebih tahu dari guru ini jelas sikap yang sombong. Ini jelas sikap sikap yang sombong. Kalau seandainya kita mau ditambah, maka selalulah di bawah posisinya. Bawahkan posisi kita. Saya sudah mengatakan kemarin. Nih. Kalau mau ditambah, dia harus mau di bawah. Bawa-bawahkanlah diri. Nanti insya Allah ini bisa nambah, nih bisa nambah. Tapi kalau diletakkan di atas niha, padahal ini lebih banyak daripada kita isinya. Bisa jadi tutupnya mungkin lebih kecil. Tapi isinya lebih banyak, kayak botol aqua. Botol aqua yang satu liter itu, isinya kan lebih banyak daripada ini. Ya, tapi tutupnya lebih kecil, ini besar tutupnya. Jangan kita terpukau melihat, besarnya tutup, kita menganggap ini lebih banyak. Belum tentu, sementara dia dangkal dan pendek. Oleh karena itu, jika kita merendah-rendah, kita akan lebih mudah diisi orang. Kita akan lebih mudah diisi orang. Saya bisa saja menyampaikan pada Mudarib Daud begini. Apapun yang sudah kamu ketahui, saya umur saya lebih tua daripada kamu di Mesir saya sudah menjadi guru pedang. Ya, saya rasa kamu dengan saya mungkin tidak uh, tidak level kalau untuk ngajarin saya. Kalau udah gitu bahasa saya, akhirnya ilmu beliau yang bisa jadi nggak ada apa-apanya saya beliau tutup untuk menyampaikan ke saya. Betul tidak? Beliau tidak akan tertarik. Saya balas sesampainya beliau awal-awal gitu kan, beliau kan mengatakan. Kalau lah seandainya ilmu pedang ini bisa diwariskan Bisa disebarkan Bisa di, diajarkan pada yang lain Dan bisa saya mendampingi Ustadz Kita menjadi bahagian dari para mujahid akhir zaman Bahasa-bahasa begitu saya sambut Alangkah mulianya, alangkah indahnya, alangkah baiknya Alangkah sebaiknya kita uh, realisasikan Kan begitu? Akhirnya beliau datang Akhirnya beliau mengajarkan Akhirnya beliau menyampaikan kebaikan ini Coba kalau dari awal saya mengatakan Berapa umurmu? 26 tahun Ustadz Saya sudah 43 Ya? Tentu uh, lebih dulu saya makan asam garam daripada kamu. Kalau dah gitu bahasanya, maka kebaikan yang banyak yang ada pada beliau tidak akan mengalir pada saya. Sombong, angkuh. Merendah-rendah Merendah-rendah Ternyata terbukti. Saya belajar memanah lebih daripada uh, beberapa tahun yang lalu. Kemarin, saya ketemu dengan uh, Pak Herman Juli Prasetyo. Yang ternyata adalah gurunya para jago-jago panah sniper panah uh, sniper saat saya duduk dengannya saya anggap nol diri saya sehingga dia tumpahkan dari A oh puas saya dia ajarkan saya dari A bagaimana cara megang yang benar bagaimana cara meletakkan yang benar bagaimana bahu yang benar bagaimana dia ajarkan dari A coba kalau saya katakan saya sudah lama memanah pak saya sudah Kalau kayak gitu dia nggak selera untuk ngajarin saya tapi ketika saya katakan, saya tidak tahu, saya tidak paham, tolong diajarin saya, dia dengan sepenuh semangat untuk ngajarin saya. Akhirnya saya banyak dapat informasi dan ilmu darinya. Begitu, Pak. Gitu ya, anak-anak sekalian. Lebih bagus kita men kan diri kita di hadapan orang lain yang kita lihat berilmu. Supaya dia dengan senang hati mencurahkan ilmunya pada kita. Terus. Keseburu tidak menunjukkan sikap lebih tahu dari guru. Bila murid mendengar guru menimbulkan suatu hukum dalam satu kasus. Cukup, itu enggak usah diteruskan lagi. Ke sebelas. Mendahulkan guru yang berbicara. Jangan kita timpali bicara guru. Biarkan guru bicara. Kalau dia sudah izinkan kita bicara, baru kita dibenarkan bicara. Tuh, tunggu dulu guru. Tunggu-tunggu Pak Ustadz. Ketika dia sedang bicara, kita potong. Ha'adzali minal adab. Ini bukan beradab. Sedang bicara dia, kita potong. Coba pakai angkat tangan lah. Buamanya. Ini kan baru adab namanya. Nah, kalau dia masih bicara, jangan pernah suara kita yang nyusul. Angkat tangan, enggak dipendulikan, langsung ngomong. Oh, yale, yale. Akhirnya, si guru menanggapi, si guru menjawab. Walaupun guru menjawab, di hatinya ada kesel. Saya masih sedang bicara, udah dipotong, udah ditanya. Yang benar itu adalah, tunggu guru memberikan ruang untuk kita bertanya. Baru kita silakan bertanya. Ada yang bertanya? ah Baru angkat tangan. Gitu ya. Ini enggak, dia sedang ngomong langsung di, di, kalau anda gimana Ustaz? kalau anda gimana Ustaz? u uh, guru sedang bicara itu tidak baik, jangan buat lakukan itu di tengah-tengah kita, di tengah-tengah adab kita dalam Islam itu tidak benar, terus. Bersabarlah sampai guru selesai baru murid berbicara. Ya. Yeah. Jangan berbicara dengan orang lain sementara guru sedang berbicara kepadanya atau dalam. Nusa, kita teruskan aja ke dua belas. Ke dua belas melayani guru sehingga tidak membuatnya repot ya melayani guru sehingga tidak membuatnya repot ya lihat kita lihat guru mau menghapus sempat tulis berdirilah kita guru boleh saya menghapuskan nah kan gitu kan guru boleh saya menghapuskan Silakan. minta izin supaya kita yang hapus nah guru masih bisa ngelihat buku menyampaikan Hah? akhirnya jangan buat guru kita yang repot kalau dia uh, punya sendal ketika guru mau masuk kalau perlu kita yang ambilkan sendalnya Masukkan ke plastik, masukkan dalam tas kita Kita bawa ke depan ya Bukan dibawa pulang ke rumah Dampingi nanti Pas guru keluar, kita yang taruhkan sendal Tepat di depan kakinya, Masya Allah Masya Allah Ini baru adabnya murid yang beradab Ilmu yang diberikan guru tadi berkah untuk dia tuh. Ini yang dimaksud oleh Musa Yang dimaksud oleh Musa Kalau saya hidup zaman Nabi Muhammad nanti hidup Saya pasti akan menjadi tukang bawa sendalnya Gitu maksudnya Paham? Jadi kalau bisa, begitu ya. Kita yang mem, uh, melayani guru kita. Selagi kita masih punya peluang dan kesempatan. Banggalah bisa melayani guru. Terus? Hmm. Ya. Ke tiga belas, mengambil sikap mengamankan guru dari bahaya. Yes. Pasang badan. Ambil sikap, amankan guru dari bahaya. Makanya ada pilihan nih. Ada pilihan. Satu mobil, ada tiga motor. Satu mobil ada tiga motor. Murid ada. Kalau murid yang benar, guru akan disuruhnya naik mobil. Kalau murid yang benar, guru jangan naik motor. Guru di mobil saja, biar kami yang dampingi dengan motor. Ini murid yang beradab. Kalau begitu, guru letaknya duduk paling depan. Sementara mobil itu tidak pakai hidung. Mobilnya nggak pakai hidung dong. Guru duduk di depan. Kalau murid yang beradab, dia akan minta gurunya di belakang atau di tengah-tengah. Kenapa? Guru kalau terjadi apa-apa biarlah kami yang yang merasakan yang yang yang yang yang yang yang, yang, yang, meni, yang tertimpa itu biarlah kami. Guru selamat di tengah. Ini adalah murid-murid yang mendahulukan keselamatan gurunya daripada dirinya sendiri. Gitu. Baik. Pasang badan. Pasang badan. Dulu waktu Hasan Albanna dia sedang ngajar, datang uh, pasukan intelijen mau nangkapi Hasan Albanna. Siapa kalian? Di antara kalian Hasan Albanna. Langsung salah seorang muridnya berdiri, saya. Spontan dia berdiri, saya. Dia ditangkap, dibawa Hasan Albanna selamat. Ah ini, ini bentuk bagaimana murid mendahulukan keselamatan guru. Paham? Paham? Kalau ibaratnya begini, kalau ibarat Ibarat dalam dunia persilatan ya, Ibarat dunia persilatan Musuh memanah Murid ini lebih siap untuk melindungi tubuh Gurunya dengan tubuhnya Biar dia yang terbunuh Sampai begitu loh Melindungi guru Karena guru ini bisa mencetak ribuan murid seperti dia Kalau guru habis Maka orang macam dia belum tentu Akan bisa menjadi guru di masa yang akan datang Maka mendahulukan guru macam ini Menjadikan murid ini Bernilai di sisi Allah sebagai Kalau sempat dia meninggal syahid InsyaAllah Terus Habis <tuh> Dalam masalah yang ini Barusan ada yang terlintas Ada yang mau ditanyakan silakan kalau ada yang mau bertanya Ada yang mau bertanya Anandaku Bolehkah bersandar Ya silakan. Oh, guru kita sudah di depan enggak mau. Iya. Yeah. Kalau Rasulullah naik kendaraan, siapa yang bawa kendaraan? Rasul. Rasul enggak mau jadi penumpang. Rasul selalu jadi sopir. Jadi, kalau memang gurunya ngambil posisi di depan, mau jadi sopir, atau memang uh, gurunya yang suruh kita, saya memaksa kalian semuanya di belakang, maka uh, kita tunduklah. Padahal kita ingin selamatkan guru. Ada apa-apa? Soalnya kan apalagi nanti di zaman-zaman fitnah yang gak lama lagi nih. Orang-orang bisa ngejar dengan sepeda motor, bawa senapan uh, otomatis. Iya kan? Yang ditembak itu biasanya bagian mana? So, bagian sopir dan yang sebelah sopir. Yang biasanya kan ditembak kan begitu kan? Nah, kalau kita ingin melindungi guru. Kalau di bagian belakang sekali, seandainya ditembak di belakang mobilnya. Orang yang paling belakang yang langsung kena kan? Jadi di tengah-tengah, itulah guru yang paling aman. Tengah-tengah dia suruh duduk. Kita sekelilingnya menjaganya